Jadi kalau kreatif kemudian menyentuh hak orang lain, merugikan hak orang lain, nah itu menjadi problem. Sehingga sebetulnya kalau、uh, sang kreator ini punya kemauan atau k r e a t i v i t a s yang positif, saya pikir tidak melakukan ini. Cuma saya menghargai k r e a t i v i t a s n y a intinya adalah jangan sampai m e l a g u orang lain. Tapi justru sebenarnya yang harus kita lakukan adalah orang lain itu terinspirasi atau terdorong untuk lebih kreatif juga, gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus untuk pendapat Anda. Pak Jati, selamat siang Pak Robert, silakan Pak. Iya, selamat siang. Saya tapi agak p i a heran itu yang melaporkan itu masyarakat yang mana. Itu kita dikirimkan ke media masa. Nah, sekarang kita lihat media masa itu kan kalau nulis berita semau-maunya sendiri.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 カロンウィーティスバラフィルドディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディガニ r ディガニーディガニーディガニーディガニーディガニーディ a ニーディガニーディガニーディ Bahwa untuk media untuk mengiklankan Baik radio, televisi, ataupun yang lainnya itu Tidak terlalu strategis ya Makanya dia menggunakan media peti jasa ya Mbak ya、um, Apa namanya Berkaitan dengan judul buku yang bakal dia launch sendiri kan Rise in p e a ya Jadi peti jenazah ini cukup mewakili banget Untuk marketing dia gitu Terima kasih, Terima kasih Pak Adi Pak Budi selamat sore Selamat sore Silahkan Apaannya h yang berilian Kirim ke c e m a t i itu kan salah-salah mengdoakan orang yang menerima itu mau dikubur Jadi saya kira ya pantas kalau dikriminalkan dan masukin ke penjara oleh polisi Terima kasih Pak Budi, Pak Sapri, selamat sore Ya selamat sore s i l a k a n、uh, Menurut saya ya darah-darah seperti ini memang、uh, bisa mencuatkan nama Tapi kayaknya kurang etis ya Masa dikirim peti mati, kalau dikirimin kembang atau yang lebih-lebih, lebih apa gitu? Jangan, jangan seperti peti mati itu lah, itu kan kesannya seperti gimana gitu ya? Membuat orang tidak senang terima peti mati, itu kan simbol yang, yang tidak, tidak itu bukannya、uh, membuat gembira atau membuat... menyedihkan buat yang menerima kan kurang etis seperti. Terima kasih Pak Savri Pak Ari selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Ari.、Uh, kelihatannya idenya baik itu masalah kirim ya. Kalau itu dikirimkan ke para itu siapa koruptor itu dia pasti banyak mendapat dukungan. Juga tempo hari ada bom buku segala itu kalau dikirim ke para koruptor mungkin banyak yang mendukung ini salah kirim ya. Terima kasih. Pak Erik selamat sore. Halo selamat sore. Silakan Pak Erik. Menurut saya cukup b e r i a m a ya, walaupun masyarakat menilainya itu suatu tindakan yang konyol, seharusnya masyarakat juga berpikir juga. Jadi judul buku yang bakal dia launch ini adalah Fresh Fresh in Peace Expertising k i l l e d by World Mark Agency. Nah itu perlu d i j e a s k a n situ, mungkin dari judulnya sendiri, s e peti r ini bisa apa ya mendeskripsikan apa yang ingin dia sampaikan tentang kematian suatu media atau tajian periklanan gitu Mbak, terima kasih terima kasih kembali Pak e r i Pak Aryo, selamat sore Pak Aryo selamat sore, s i l a k a n menurut saya sih itu idenya yang brilian t tuh memang jarang orang yang berpikir begitu, padahal itu sebetulnya kan kewajaran aja semua orang itu kan bakalnya mati kenapa meski dikriminalkan berarti kita itu m e n g i n g k a r i kalau kita itu gak bisa mati begitu loh kira-kira menurut pandangan saya、ya. terima kasih Pak Aryo Yang berikutnya Pak Seben, a selalu sore Halo, dan Pak Danu Ya, Pak Danu nah, Menurut Silakan. saya mungkin、eh, si pengirim itu sempat ini mesti diperiksa ke apa dokter jiwa yang mungkin mengalami kelainan Karena kalau misalnya dia seorang a h l i marketing Dia pasti tahu dong bahwa dalam kebudayaan timur itu Mengirim peti mati itu sama dengan mendoakan orang untuk cepat mati Jadi kalau menurut saya kemungkinan dia itu ...suka memikirkan peti mati karena perusahaan iklannya itu mungkin sudah mau bangkrut gitu aja, terima kasih ya. Pak Tony, selamat sore. Iya, selamat sore. s i l a k a n Pak Tony. Ya, itu kan sebenarnya hanya cari sensasi tuh kayak p a k p u n g tuh naik kuda di Sudirman atau segala m a c a m s e b a r i n duit di udara. Cuman ini kayaknya agak terlalu sensitif masalah peti mati. Orang jadi kayaknya ketakutan atau disindir tuh k o r a n biar mati atau apa... Saya kira u d a h over lah Dia cari s e n s a s i terlalu over Dan kalau yang merasa terganggu Memang bisa dikenakan pasal Tidak menyenangkan kepada orang lain Saya kira itu wajar aja Jangan semena-mena gitu Bikin sensasi boleh Tapi jangan sampai yang peti mati Atau berhubungan dengan ras Atau berhubungan dengan apa Jangan yang isu sensitif lah Contohnya kalau yang saya bilang tadi Kayak patung naik kuda di Sudirman Itu masih oke、okay. Atau dia sebar duit dari udara Itu masih oke、okay、juga lah n Gak g ada yang komplain Tapi kalau peti mati kirim ke tempat kita kan itu Kesannya gimana gitu ya Baik, Pak Tony terima kasih Pak Gilbert, selamat sore Ya, selamat sore Masyarakatnya s e p e r t-shirt saja Saya bilang ini sih satu marketing yang brilliant sekali ya Peti mati tuh gak g ada hubungan apa-apa Di luar negeri, di barat sana Ya peti mati, ya peti mati Tidak ada apa-apanya Ini paling lebih bagus dari patung ini Ide nya ini Saya rasa saya kita mesti mengacukan jempol ya mengenai ini perbuatan yang tidak menyenangkan atau tidak ya rakyat kan tidak mengerti hukum taunya h s e k a l i u s a y a sih bilangnya ini ide yang sangat brilian ya ya terima kasih terima kasih Pak John selamat sore selamat sore s i l a k a n kalau menurut saya sebenarnya、ya. sudah、uh, bagus ya model promosi seperti itu cuman harusnya kopi markinya jangan warna coklat polos begitu Tapi digambar ada stiker-stiker、uh, iklan-iklan apa segala macem Jadi kesannya n gak g terlalu k a k u dan s e r a m Di dalamnya juga dikasih apakah buku tentang marketing itu Seperti itu pendapat saya Mbak Terima kasih Pak John, Pak Leo selamat sore Selamat sore s i l a k a n Sebetulnya menarik ini ide ini kalau dibahas Tapi sayangnya Masyarakat kita ini masih sedang t r o m o l dengan paket-paket buku, apalagi yang begituan, jadi, jadi serem lah, sebetulnya -sebetul apa kalau polisi mempersoalkannya terlalu berlebihan, ya saya kira terlalu yang over polisinya, terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Leo, dan yang terakhir Pak Turman, Anda、uh, opini yang terakhir, silakan Pak Turman. Ya, terima kasih Bu. Saya Pendapat saya singkat aja Bu. Sebetulnya kalau dari goals-nya、uh, Pak Margi sendiri sih sudah d a p a t ya. Word of mouth-nya ini sudah d a p a t ya Bu. <laughs> Tapi konsekuensi dari tindakan d i n d a n ya biar hukum aja yang bicara gitu aja.